Halo semuanya, jumpa lagi bareng saya Aryan Surya atau yang biasa juga dikenal dengan Nava izinkan saya untuk audio kali ini memberikan diskusi atau pemahaman lagi kepada teman-teman semua kepada anda semua yang mungkin secara tidak sengaja mendengarkan audio saya dimanapun audio saya ini berada saya membuat audio ini berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan di sekitar saya banyak orang-orang yang menanyakan pertanyaan yang sama Mereka menanyakan pertanyaan seperti ini Mas Nafa, gimana sih caranya? Kok gue udah lama berusaha, tapi kok penghasilan gue segini-segini aja ya bro? Gimana caranya supaya gue bisa punya penghasilan yang at least lebih besar lah daripada yang sudah gue usahakan selama ini? Teman-teman saya nggak tahu kondisi teman-teman atau kondisi Anda sekarang seperti apa, cuman kalau saya boleh bertanya nih, dengan kondisi yang teman-teman alami saat ini dari segi finansial, apakah teman-teman sudah merasa puas? Atau mungkin jangan-jangan teman-teman termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan berbelas-belas tahun, atau mungkin malah sudah berpuluh-puluh tahun, tapi dari segi penghasilannya masih tidak ada perkembangan yang berarti. Ada gak sih terbersit dalam pikiran teman-teman sendiri gitu sebuah keinginan untuk bertanya Kenapa ya kok bisa-bisanya gue punya penghasilan seperti ini Kenapa gue penghasilannya kok gak ningkat-ningkat ya Apa yang salah dengan gue Itulah yang ingin saya bahas kali ini teman-teman, apa yang menjadi penyebab kenapa banyak orang di luar sana Mungkin juga teman-teman yang saat ini belum pecah telur, dalam bisnis online, dalam bisnis offline, dalam bisnis apapun Dalam berdagang atau mungkin bekerja di kantor, belum ada perkembangan signifikan Saya punya satu penjelasan atau satu diskusi yang bisa membuat teman-teman semua terbuka pikiran insya Allah Apa yang membuat semua orang yang bekerja sudah lama tetapi penghasilannya stagnan Penyebabnya cuma satu, teman-teman. Karena mereka memberikan kelayakan diri yang salah. Ya, Orang yang sudah memiliki gaji, tapi mereka gajinya tidak pernah beranjak jauh-jauh dari gaji lama mereka, itu disebabkan karena secara bawah sadar, mereka memiliki sebuah kelayakan terhadap diri mereka sendiri yang salah. Sekarang saya tanya, teman-teman. Kalau seandainya, Teman-teman diberikan gaji 1 miliar per bulan. Saya mohon jawab dengan jujur, apakah teman-teman merasa kaget, terkejut, atau biasa saja? Oke? Okay. Sekarang saya punya pertanyaan lagi berikutnya. Seandainya teman-teman saya kasih gaji 1 miliar per bulan, bisakah teman-teman membayangkan angka 1 miliar dengan tulisan RP10000 sebanyak 9 kali ada di tabungan teman-teman? Coba sekarang saya minta teman-teman menutup mata Kemudian sambil menutup mata teman-teman membayangkan sedang membuka buku tabungan Kemudian melihat angka 1 miliar beserta dengan nolnya yang 9 butir tersebut ya Ada di rekening tabungan teman-teman Pertanyaannya bisakah teman-teman membayangkan dengan jelas? Hmm, mungkin membayangkan 1 miliar teman-teman masih bisa ya Oke, okay, bagus Sekarang saya tanya, berapa banyak diantara teman-teman semua yang ada di luar sana Termasuk mungkin kamu yang mendengarkan suara saya ini Menganggap 1 miliar itu adalah angka yang terlalu banyak dan terlalu mustahil untuk kamu miliki Coba jujur Saya ingin jawab dengan jujur teman-teman ya Berapa banyak diantara teman-teman semua yang mungkin sampai detik ini menganggap penghasilan 1 miliar itu terlalu banyak Ayo jawab jujur Ada juga mungkin beberapa orang yang mengatakan bahwa Apa hubungannya Mas, Na Mas Nava? Atau ada gak sih keterkaitan antara kelayakan diri kita terhadap apa yang kita dapatkan? Jawabannya sangat ada Apapun yang kamu dapatkan saat ini teman-teman Apapun yang anda dapatkan saat ini Adalah hasil dari kelayakan yang kamu berikan ke dalam hidup kamu sendiri Pasangan yang kamu miliki saat ini itu adalah hasil dari kelayakan kamu terhadap diri kamu sendiri dalam hal pasangan. Rumah yang kamu miliki saat ini adalah hasil dari kelayakan terhadap diri kamu sendiri mengenai rumah yang bisa kamu tinggali. Termasuk, penghasilan yang kamu dapatkan sampai detik ini adalah hasil kelayakan yang kamu beri kepada diri kamu sendiri dalam hal finansial atau pendapatan. So, Langkah pertamanya gimana untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi? Langkah yang paling krusial adalah Rubah kelayakan yang kamu berikan terhadap diri kamu sendiri Selalu saya mengatakan Bayangkan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan Kalau kamu tidak bisa mendapat, membayangkan apa yang kamu sudah inginkan kalau kamu tidak membayangkan seolah-olah apa yang kamu inginkan sudah terjadi, jangan pernah bermimpi kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Teman-teman ber -ber berkeinginan punya penghasilan ratusan juta per bulan. Sekarang mustahil teman-teman bisa mendapatkan ratusan juta per bulan kalau seandainya teman-teman sendiri tidak bisa memberikan diri teman-teman sendiri kelayakan bahawa gua layak mendapatkan penghasilan ratusan juta per bulan. Kalau teman-teman sekarang jomblo, pengen punya pacar setelah sekian belas tahun gak punya pacar, mustahil teman-teman bisa punya pacar kalau teman-teman sendiri tidak memberikan diri teman-teman sendiri kelayakan untuk mendapatkan wanita yang baik. Begitu juga dengan masalah kesehatan, kalau misalnya teman-teman sekarang merasa gemuk, Teman-teman ingin kurus. Mustahil teman-teman bisa merasa, bisa kurus kalau teman-teman sendiri tidak pernah bisa membayangkan betapa nikmatnya seandainya teman-teman menjadi kurus. Betapa layaknya diri teman-teman untuk menjadi kurus. Kalau kamu tidak bisa memberikan kelayakan kepada apa yang kamu mau, mustahil kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. titik So, jadi langkah awalnya gimana mas bro? Seandainya gue ingin mendapatkan apa yang gue mau. Langkah awalnya adalah... Cukup membayangkan apa yang kamu inginkan dan berikan diri kamu kelayakan selayak-layaknya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu menginginkan penghasilan 100 juta per bulan, bayangkan bahwa kamu sudah memiliki itu semua dan berikan diri kamu perasaan layak-selayak-layaknya bahwa kamu mendapatkan penghasilan ratusan juta per bulan. Kamu ingin berhasil dalam masalah pasangan, kamu ingin memiliki pasangan yang baik, berikan diri kamu sendiri kelayakan untuk mendapatkan pasangan yang baik. Kebanyakan orang di luar sana, teman-teman, termasuk juga mungkin beberapa dari teman-teman yang mendengarkan suara saya ini, kebanyakan di antara teman-teman banyak yang menganggap bahwa penghasilan ratusan juta per bulan itu mustahil. Bisa jadi di mulut kamu kamu bilang mustahil. Bisa jadi di mulut kebanyakan orang bilang bahwa itu mungkin, bahwa itu tidak mustahil Tapi sebenarnya di otak bawah sadar mereka, di dalam hati mereka mereka tetap mengatakan bahwa penghasilan ratusan juta per bulan itu mustahil Dan bagaimana mungkin bisa kamu meraih apa yang kamu mau selama kamu menganggap itu mustahil Selama kamu tidak memberikan kelayakan kepada diri kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau So, apa yang harus teman-teman lakukan sekarang, saya mohon, apapun yang menjadi tujuan kamu, tolong bayangkan bahwa kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau, apapun itu. Kalau kamu menginginkan penghasilan ratusan juta per bulan, bayangkan bahwa itu sudah terjadi, dan selalu berikan perasaan selayak mungkin bagi diri kamu untuk mendapatkan itu semua. Dan lihat hasilnya, pasti akan ada perubahannya, saya jamin. Jadi dengan kata lain, yang membuat kamu tidak bisa berkembang, yang membuat teman-teman tidak bisa berkembang, itu bukan karena orang-orang di luar sana, bukan karena takdir kamu, bukan karena orang tua kamu, tapi karena kamu tidak berani memberikan kelayakan yang pantas untuk diri kamu sendiri. Jadi saya minta teman-teman, mulai detik ini saya mohon, Bayangkan apa yang menjadi impian teman-teman dan rasakan bahwa kamu sudah mendapatkan itu semua Itu saja dari saja Salam sukses semuanya Masih bareng saya Nafa, saya Aryan Surya Keep spirit, Salam sukses